Karena diri mengenalmu Hadir dalam hariku Dalam luka tawaku Bersamamu Dalam waktu yang berlalu Hadirmu tenangkan Setiap besar jiwaku Menjalani sang hidup kadang kau Di sepanjang selalu ada dalam setiap lelah tegarkan hati yang lemah banutkan luka tenangkan sangkiwa, sahabat. sabar Ya keluarga itu amanah. Titipan dari Allah. Ya alhamdulillah sekarang saya keluarga besar. Anak saya 23. Anak kandung saya 4, sisanya anak angkat. Anak saya perempuan semua. Gania, eh Aina, Aska, kemudian Maryam. Bersisanya saya angkat anak laki-laki semua. Tinggal di rumah dari anak-anak yatim. setelah saya merasa bahwa anak-anak ini udah cukup friend sama saya, wah cukup bisa jadi teman, saya cari teman yang lain, saya masukkan keluarga saya menjadi keluarga besar. Kemudian eh, poin pentingnya di situ ya bahwa anak-anak yatim di rumah saya itu mereka tahu bahwa mereka punya ayah itu saja. Nah, mereka sudah merasa aman, ada ada tempat yang bergantung, kemudian dia bisa Belajar dari apa-apa yang saya jalani dari hidup saya sehari-hari. Ayah uh, itu, kalau misalnya aku lagi berantem sama adik, diomelinnya, uh, itu lucu. Kadang-kadang suka ngelitikin, tapi kadang-kadang juga galak. <laughs> tapi habis itu langsung minta maaf. Tapi jarang, yang sering bunda. Jadi memang kalau anakku ini ya saya ni udah tua ya, tapi saya tidak malu mau minta maaf sama anak saya itu maafin ayah ya, jadi ayah marah. Peluk biasa sebelum tidur peluk. Ini kamu tahu enggak kenapa ayah marah? Tahu, karena ini ini ini ini ini. Jadi jelasin, jadi anak-anak itu tidak ada dendam di hatinya pada orang tua. itu cerita tentang sahabat. Jadi waktu itu aku nanya kayak sahabat itu apa, saya ngejelasin. Akhirnya aku tulis lagu sahabat sejati. Terus apa ada yang salah-salah sedikit, saya yang gantiin liriknya gitu. Akhirnya jadi album sahabat sejati.